Saya kemarin 7 hari di Korea, itu 2006 banyak santri Korea ngaji saya yang pas peraingan. Kenapa saya yang diundang? Sebenarnya saya itu enggak diundang. Mereka minta saya ngaji. Beberapa kali sudah ngaji di Indonesia, terus mereka minta sekali kaligus ngaji di Korea. Aku bilang gini, tapi waktunya terserah aku. Ngatur kiai dosa. Iya, kusus pokoknya terserah jeneng. Mereka mintanya satu bulan di Ramadan. Bangunnya pada aku tutup kiai, w, se sewa w, Sa'ulan Ramadhan bisa. Akhirnya di, saya minta seminggu saja. Uniknya apa? Setelah saya di Korea, tahun 2006 tukang Ali Imran itu mereka ngaji saya di Jogja. Dahlalah saya pas menerangkan ayat Ya ayuhalladina amanu alaikum anfusakum. La yadurukum mandulla idhahtaditum. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu secara baik-baik. Setelah kamu menjaga kebaikan kamu, setelah kamu menjaga iman kamu setelah kamu menjaga konsisten istiqomah kamu la ya durrukum mandallah idah tadi itu orang sekeliling kamu sesat nggak masalah kamu hidup di jakarta nggak masalah di hongkong nggak masalah di thailand nggak masalah yang penting kesalahan kamu ter itu mereka terinspirasi itu satu-satunya ayat guys yang menjadi kita nyaman hidup di korea ustadz ustad di sana merasa nyaman nggak apa-apa kita dikepung orang ateis dikepung orang macam-macam la ya durrukum mandallah idah tadi itu hanya dikenang. Nasehat saya itu dikenang. Akhirnya mereka sepakat ngundang saya semua guru-guru se itu. Ya sudah, Korea itu bumi ateis. Bumi di sini itu nangis semua karena lama nggak dipakai sujud. Padahal la hamdu miltus ussamawati wa mil arti bahwa memuji Allah itu harus memenuhi langit dan memenuhi bumi. Nanti kalau orang Korea nggak ada orang Indonesia, bumi yang harus ngelodang. Jadi ditolak malekat kodawur, ini kok lodang, karena enggak ada yang jucit. Tapi baru kayak dikepung TKI 49 ribu, dan itu separuh lebih sholat. Sholatnya keren pisan, kadang ada kailat, kadang ada yang Karena kalau pas kerja itu waktu sholat disamakan waktu jeda lima menit ke kamar mandi. Jadi rata-rata sholatnya itu pas di kamar mandi. Lucunya kalau mereka sedang baik, nawani gini, apa tak belikan patung juga. Karena pernah ada orang TKI salat itu diincengin ngisor Mereka aneh, ada sembahyang kok tanpa patung. Karena taunya mereka ya namanya sembahyang pakai. Patung. Jadi betapa mereka nggak kenal kali sekali sama Islam. Dan itu pertama kenal barokahnya orang-orang Indonesia, 49.000. Nah, sekarang sudah bikin masjid, apa, terus ada yang ngontrak masjid. Jadi masjid unik. Kadang lantai satu gereja, lantai dua bar, lantai tiga masjid. Jadi saya pernah ngaji Beb itu, mau ke masjid, melewati gereja dulu. Jadi masjid gambarnya salib. Karena yang di bawah itu gereja, lewat situ. Lantai dua bar, bar itu lantai tiga masjid. Kadang balikannya, masjid dulu, bar, Jadi ya uji iman betul. Teman saya ada yang cerita, saya pernah mau ke masjid, lantai dua bar sudah masuk setengah. Kemecit apa di sini aja ya. <Susuk> <Susuk> <Susuk> Tapi ya tadi makanya kita semua syukur betul umatnya Rasulullah SAW itu dikawal Quran ilah yaumil. Ya, jadi yang dikawal Quran bukan orang kudus saja, bukan orang yang daerahnya mayoritas Muslim saja, termasuk orang yang di Korea, di Uni Soviet juga dijaga Quran lah ya durrumandalah, idah tadi. Saya punya dokumennya ya, orang-orang Rusia Kang Ali. ketika Uni Soviet itu mengkoptasi 100 tahun. Itu orang-orang Islam turunan Uzbek, turunan Syria, turunan Arab. Itu kalau ngajarkan Tauhid itu di basement, di bawah tanah. Karena mereka dipaksa menjadi komo. Komon. Tapi Allah itu maha kuat. Allah Allah itu yang kuat. Tidak terkalahkan. Mereka selalu ngajar anak-anaknya di bawah, di bawah tanah untuk ngajarkan Tauhid. doa mereka didengar Allah. Akhirnya Uni Soviet hancur, menjadi negara persemak. Tapi sekali menjadi negara persemak, langsung menjadi negara Islam. Yaitu ceknya Uzbek Tajikistan. Laukanuhinaku frihim, tidak belajar Islam, maka tidak bisa mendirikan negara Islam. Tapi karena mereka ketika dikoptasi Uni Soviet, tetap belajar Islam. Sehingga pertama merdeka, langsung negara Islam. Andai kan mereka sudah meninggalkan Islam secara pelajaran, maka tidak bisa, bisa mendirikan negara Islam. Tapi mereka ketika dikoptasi tetap belajar. Islam meskipun sembunyi. Sebenarnya ku jengi la yadurukum mandullah ilah. Jadi orang sekililing kamu sesat gak masalah. Asal komitmen kamu sendiri apa tercerahkan atau mendapat Saya itu ingin ya. Quran-Quran seperti ini tuh mancap di umat Rasulullah SAW. Jadi tinggi-tinggi. Ya ayuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum mandullah Itu. Jadi kamu enggak usah takut sama. Kayak apa Jakarta? Jakarta kata orang banyak kota maksiat gini-gini. Itu enggak benar. Banyak orang-orang alim. Siapa yang enggak ngerti Habib Mundir di era modern. Sampai Majelis Rasulullah besarnya juga di Jakarta. Siapa yang enggak hmm. ngerti keluarga Kuitang. Orang-orang alim yang nom sabak itu juga banyak. Dulu ada Mbak Syafi, sekarang ada Pak Sukron Makmun, Pak Nur Iskandar. Banyak teman-temannya Bapak yang alim di Jakarta. Santri Sayang Jakarta ya banyak. Makhibin saja Jakarta ya banyak. Karena ketika orang itu baik, itu ya rukum mandullah idah tadi. Uni Soviet kayak apa? Dikjayanya. Ketika mereka hancur, malah mereka akhirnya yang hancur dan berdiri negara-negara persemakmuran dengan asas Islam. Jadi kita usah khawatir, wah ini negara Indonesia rusak, itu dihancur. apa apaan enggak tahu ngaji, yakin. Agama ini akan dijaga Allah ilah umil Kiamat jelas Nabi ummati agama ini kata Nabi selalu umatku ini ada pembela-pembela kebenaran ila yaumil kiamah kata Nabi dan umatku yang bela kebenaran ini tidak akan terkalahkan oleh orang yang menentang mereka Dulu ketika kita kecil, apa pengajian, kita lapor polsek, polres, mau balik di data, ya betul rian tu. pengajian rasa diutang, polsek, polsek, jauh berbedanya kan? Jauh, jauh sekali. Dulu kan kayak kesulitan. Sekarang kayak apa? Padahal kualitas ibadah kita mungkin hebat, tidak mungkin, mesti hebat. Emang dise, dise. Tapi agama ini dijaga. Nak corak kiai-kiai sing tak sabop di C di Gowa Imam Ghazali Syaikhul Qadri Jalan, ibu agama melaku. Berhubung agama diurusi pangeran saya gitu Gowa mutin jauh melaku. Merkusin urusi pangeran. Orang sing urusi menu, agama kita tutup. Merkusin Gowa terima mudin. Tapi berhubung di Joko pangeran, Gowa rado-rado pito loh tetep aku. Alhamdulillah, alhamdulillah tetep. Ya memang Allah Ta'ala sudah janji, ini dawai kanji Nabi. Dawai kanji Nabi tentu semakna dengan wahyu. Karena apa? Wama yanti ku'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi dawai Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahiri na'alal haq. La yaduruhum man khalafahum. Jadi umatku akan selalu ada yang membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh yang menem, Tapi syaratnya tadi loh ya, syaratnya seperti di Quran tadi idah tak ada itu. Kalau di kudus bar bisa rame. tapi nyatanya pengajiannya di Sa'roni ya bisa rame. Artinya kebenaran itu nggak pernah kalah. Coba saya sekarang hitung saja, konser dangdut sama sholatnya Habib se, pendatangnya banyak mana coba? Tetap menang Habib se. Sekarang orang yang di bar sama ngaji Jumat pagi banyak mana? Banyak banget. Artinya kebenaran tuh selalu menang. Lari potek kadang sehingga kebenaran itu hitung hitungan. Tak ribang ini nih untuk opo, ya gue mau masalah. Kalau yang bawa saja sudah ada ikhlas itu mulai asal yang bawa ikhlas, Insya Allah tetap menang gitu. Bang tau nggak paham ya orang saat tersinggung ya kiai Sawah Heru saya. Jadi artinya Allah menunjukkan kebenaran kan sesuatu yang nggak menarik itu sebetulnya. Gak menarik dia dong oh, kiai Nyeslanang, Singgotton, Briwon, anak dulu artis kan Karuman, disawang Ayu. Ya iki misalnya Kadroan, sih Hamdanie Ali, sedelok ngaji gini-gini, guru sedelok Hamdanie, sedelok Oppo. Tapi yang menarik Oppo. Coba Fatikan, saya punya teman itu pernah main di Fatikan. Itu kan menarik. Ada gondola, orang Eropa itu cantik-cantik, jekaruan jekak. Wajar lah kalau menarik. Tapi masih kalah dengan Ka'bah. Ka'bah West Kota, digiri wong brewok, cubaan. Tapi membuat sihat. Wuiku uangnya, Ida nu seneng banget orang Ida nu bosjojo, bosarabi, <laughs> terongjoen, ada orang di seneng banget tuh bosjo. Justru itu kita temu di Zate, Ka'bah. Iya, kalau orang kefatikan kan menarik wajar kan, kayak uang aju, sungainya indah, Moro Ka'bah aja. Terus kota ireng bisa? Lumpo mau nuruti teori sosial, Ka'bah itu menarik, tak? coba sama cowok. Justru itu keramat deh. Kiai yang menguswatuk nak mulang raya nak, wadang mulang saking supaya itu. Tapi saya ngaji yo, buat. Ono cakap jaga penampilan, jaga imet, berubung niatin rapati ikhlas. Ikhlas itu. agama, mesti Karena wama umiru Mukhlisina agama ini hanya bisa dijaga oleh apa? sepilatnya, karena ikhlas begitu. Aku di latihan buat tapi Habis menteri. Cuma latihanku aku sudah. Jadi kemungkinan sudah sukses.